Tema yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini Masih merupakan bagian dari buku Harta Haram Memanot Kontemporer Cuma n kita lengkap tidak ikut dari awal Karena banyak pertanyaan dan permintaan dari kaum muslimin Tentang permasalahan e-commerce Atau e-commerce sebesar kita apa ya? オンライン、オールライン o オラインの時はオーラインの時はオ l ルラインの時はオールランラインはオールラインの時はオールラインの時はオールラインの時はオールラインの時はオールラインの時はオールラインの時はオールラインの時はオールラインの時はオールラインの時はオールラインの時はオールラインの時はオールラインの時はオーンはルイはーはーはルはオンはインはーインはーはーインはーインはーはははは アンティダムンキンカン、ウントク、マランソンカン、コミュニカシーランソン。あ Yang mereka tidak ikut perang tabuk Kemudian selama lima puluh hari Mereka dikucilkan dari para sahabat yang lain Dan sampai pun Rasulullah SAW Tidak mau menjawab salam mereka ketika menyampaikan salam k e p a d a Rasulullah Sangat membingungkan mereka Kaab bin Malik, salah seorang di antara mereka, beliau menceritakan selama lima puluh hari, akhirnya Allah subhanahu wa taala mendurunkan ayat nerima pertaubatan mereka. Wala'ala sathil ladin kullifu, hatta ida daqats alehim al ardhu bima rahubat, wadaqats alehim an fushuh. Tentang tiga orang yang tidak ikut perang tabuk. Di hari kelima puluh, Allah terima taubat mereka. Maka kata Ka'ab bin Malik, pada hari kelima puluh saya tidak tahan menghadapi hajar. Atau isola, is, apa namanya? isolasi namanya apa? Tidak ada hubungan. 私たちは、このような人を見つけた人を見つけた人を見つけた人を見つけた人を見つけたた人を見つけた人た人を見つ a た人を見つけた人を見つけた i を見つけ a 人を見つけた人を見 e けた カーブのマリック、ヒラルのマ m ック、e なたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなた e あ b たは、あなたは、あ e たは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あなたは、あな 私たちは a 緒 a いる a 言う a それは何を言う a 何 a 言うと e たちは何を言うと、何を言 n と、a を言う e 何を言うと、何を言う a 何を言うと、何を言う u n を言うと、何 n 言うと、何を言う a 何を言うと、何を言うと、何を言うと、何を言うと、何を言うと、何を s うと、u を言うと、何を a うと、何を言うと、何を言うと、a を k うと、何を言うと、k を言うと、何 g 言うと、何を言うと、何を言うと、何を言うと、何を言うと、a を言うと、何を言 g と、何を言うと、何を言うと、何を言うと、何を言うと、何を言うと、何を言 b a t a n m u k a t a k a 言うとオ r a インで言うとオンライ u で言うと r a ラ a ンで言うとオンラインで言うとオンラインで言 u と n ンラインで言 a とオンラインで言うとオン a インで a うとオンラ n ンで言う i オンラインで言うとオンラインで言う a オ a ラインで言うとオン a インで言うとオンラ a ンで言 h とオンラインで言うとオ a ラインで a うとオンラインで言うとオンラインで言うとオン Perang menaklukkan Itu perang panjang melawan Imperium besar di masa itu Imperium Persia Yang merupakan Kejayaan dan kebanggaan Negara Iran sekarang Mereka imperium besar Besar sekali Seribu tahun api yang mereka sembah itu Tidak pernah padam Itu menunjukkan mereka besar atau kecil プニャダナブサ i レカトムニ i ラカンアピースラマスリブタウォッアガママジ a スマカ a ナクロカンエンプリムインディムラダリピ n g m ン n コワサアンレカデスラサトゥプランウマラウンソングミャンシカンデルテンパド i キンスプ m a インファマニ i ンヴ duduk でも、咲か見たら、咲かれたら、咲 t れたら、咲かれたら、咲かたら、咲かれたれたら、咲ら、れたら、咲かれたら、e かれたら、咲かれっ dari mana t a た u i n た k の t a live b e l i a の nampak seperti itu ketika pasukan の i ter a terdesak maka beliau mengatakan berteriak d a r i k o t a Madinah jarak sekitar 2000 kilo lebih antara Persia dengan kota Madinah beliau m e n g a の a つの3つの0 0の3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3つの3 Ke Arab Saudi itu 9000 kilo Kalau y a pesawat Reda 1000 kilo Sampai kemana Sudah itu Sungah pun nggak ada yang pesin m e n u r u kilo ya Ujung Jawa ke Jawa Cuma 1000 kilo palingan ya Lebih nah, Anggap sampai keren jaya Nampak oleh beliau Beliau mengatakan Dengan lantang dari Madinah Al Jabalaya, Syariah Al Jabal Al Jabal, wae pasukan kalian terdesak mundur teratur daerah naik ke gunung sehingga mereka tidak bisa menyerang kalian lagi dan kalian mempersiapkan kekuatan baru dari atas gunung. Didedengar oleh semua para sahabat yang ikut dalam perang tersebut dan mereka mundur teratur ke gunung mendengar perintah dari Muhammad Al Top yang menyaksikan langsung、ha? pertandingan perang. Umar m e n g a t a k a n a l h a m d u l i l l a h Allah で e m b e r i k a n kemenangan kepada k i で a Para 何でしょう 何では何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は何で私は Bisa n gak g anda sampaikan s y a r i a t Allah kepada mereka? Bisa Dari rumah anda Yang ukurannya paling 3 ke 5、ha? Sampai s y a r i a t Allah kepada mereka Bisa? Menjadi kewajiban anda ya Jangan buat bisnis s aja、ha? Jangan buat dagang aja、ya? Jual sepatu, jual tas Boleh gak ada masalah Bagian dirizki Allah Dan、Allah pun memuji dan menyamakan antara orang yang melakukan perjalanan bisnis dengan perjalanan jihad disamakan oleh Allah. Allah mengatakan Surah Al-Muzzammil, "Wa a'karun yatribun fi al-arz ya btagun min fadlillah, wa a'karun yuqatilun fi sabirillah." Kata Allah, sebahagian manusia. Ada yang berpindah dari suatu kota ke kota yang lain Melakukan perjalanan untuk mencari rezeki Allah Ngapain dia berarti? Dagang Bawa barang dari kota A ke kota B Dijualan untung Dan sebagian lagi ada yang berpindah dari suatu kota ke kota yang lain Melakukan perjalanan jauh Untuk berjihad Masya、eh, Allah Sekarang online tadi gunakan berdua-duanya Ya Karena mungkin ada beberapa komunitas Ada beberapa individu Tidak terjangkau oleh Dia mungkin gak kenal Mana kajian yang benar Ya Mana kajian sesuai dengan Quran dan Hadis Anda kenal orangnya Dengan berbagai cara Kesempatan bagi anda Andai dia dapat hidayah Keluar dari sebuah dosa Kesyirikan Dosa besar riba dan lain-lainnya Dengan Beberapa kata yang anda kirimkan Kepada dia Di sisi Allah Lebih bagus Ini pahalanya anda dapatkan Daripada Kendaraan yang termewah Li-ayyah diya Allahum Bikam ru'an khairun Laka min humurun na'am Kata Rasulullah, seseorang mendapat hidayah dengan perantaranmu di sisi Allah Azza Wajal lebih baik daripada unta yang merah. Ya, baik. Kalau ingin juga berbisnis dalam hal ini boleh, tidak ada masalah juga. Bukan kata dari Allah memuji orang yang melakukan perjalanan untuk berjihad dan bisnis. Keduanya Dua dipuji oleh Allah Azza Wajalla. Boleh, tapi dia ada kaedah, ketentuan, ah,、eh, yang berbeza dengan ketentuan dagang dan bisnis offline. Faham, faham itu.、Hah. Di antara ketentuannya, mulai dari persyaratan, persyaratan secara umum. sebuah akat sah dan tidaknya itu akan ada perbedaan masih ingat syarat lukun dan syarat jual beli atau sebuah akat masih ingat apa saja syaratnya ada yang bisa jawab dapat pahala dari Allah silahkan ada yang bisa jawab hadiah saya tidak bisa janji saya tidak buat buku cuma satu saya buat Allah, Allah, Allah. Ah, si、Baru dia chatting dengan anda, barang belum dikirim, ternyata dia meninggal. Masih ada? Atau pada saat chatting dia meninggal, pada saat online dia meninggal? Ada atau tidak? Mungkin ada, mungkin tidak Karena tidak kelihatan oleh anda 24 jam kan bisa melakukan transaksi bisnis online kan ya Ada orang yang bisa dagang 24 jam Matanya melek terus Pasar mana ini Tunjukkan ke saya 24 jam ada Tukang jaganya Tapi di online bisa Dia punya sistem tinggal klik langsung Jadi transaksi Orangnya p r o d u k s u itu ada atau Tidak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 Ini enggak tas kulit Masya Allah Harga p 30 dolar US Itu enggak ada anak jual beli di pasar Yang tas kulit p 30 dolar US Ada anak yang berani Kalau ada anak yang menijual Enggak ada so, Kemudian Ada Ijab dan k a b u l Dalam sebuah akad セジュアルセブリー。いにあだプロシャルタンクスス。であんたらにゃ、ランスウォン。てだ、だ、だ、だ、だ、わくと、てだ、プリフィサー、マジルス。か、おんぱまにゃ、いにあだ、マジルス、たんぱだがん、おんぱまにゃ。さらぎめかぶるん、キューワードル、ウォンンに、マシアダハ、キャラ、マジルス。であっじゃ、ディー、ディアンガ、ボレ。 Ada majelis akadnya Kalau untuk online tadi Mana majelisnya Dia nun jauh disana Di Sulawesi 2000 kilo Anda disini, satu majelis atau dua majelis Banyak majelis Anda n gak g tau h mungkin dia sambil jalan Dia、ah, bikin akad Sambil jalan di pesawat mungkin dia b i a k a n a h、ah, t a i b Majelisnya d i m a n a ini Di atas Laut Jawa atau di atas Sulawesi atau di atas mana lagi? Semarang atau di atas mana? Mana majelisnya? Sedangkan yang satu mungkin di rumahnya di Jakarta. Ada majelisnya?、Eh, ini permasalahan baru juga. Kemudian untuk barangnya dan ini yang paling bermasalah di dalam sah dan tidaknya. Untuk barang yang disyaratkan Serah terima tunai Dalam tukar-menukar Perdagangan akad, contohnya apa? Apa yang disyaratkan Tunai dari Rasulullah? Emas, Masya Allah terus Apa lagi? Perak, apa lagi? Garam, Masya Allah garam betul Gandum dengan Dua bentuknya, syair Dan bur, satu lagi apa? Korma 私はこの方が、この方が、この方が、この方が、この方が、この方が、この方が、この方が、この方が、この方が、この方が、この方が、この方が、この方が、この方が、この方が、 ファビーアウ、ケイファシエットム、イザカーナ、ヤダン、ビアディン。ウントクアナム、コモディティ、ダン、a ルル、コモディティ、a サディ、キヤスカン、デ a ン、イン、a ダ、シャラト、コソス。ロスロムガタカン、トカル、アマス、デガン、アマス。シャラト、ニャ、ドア。a ッサマ、ヤダン、ビアディン。イン、アマスカモ、シニシャトリマ、ラン、ソン、ディ n i Ah emas saya, ah, saya terima emas kamu saya serahkan sekarang langsung disini, e n gak g boleh dia keluar dulu, kalau keluar dulu tidak tunai namanya, dan terjadi riba, syarat n yang y a kedua, harus sama, yang jadi masalah di online, bisa n gak g tukar emas dengan emas langsung? bisa masuk dia ke dalam apa namanya, gelombang elektromagnetik itu, emasnya tuh sampai ke rumahnya も, も, も, も う, う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、a う一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう一度、もう dikiaskan dengan ini itu sama sejenis berbeda jenis tapi satu illat emas dan perak illatnya adalah mata uang atau alat tukar itu juga harus tunai walaupun tidak harus sama berat dan nominalnya maka mata uang sekarang disamakan dengan itu untuk mata uang bisa nggak online Jawab Bisa? Nah, bisa, Masya Allah, betul Contoh Anda berangkat pergi umrah Masya Allah、Hah? Allah berikan diri segi anda berkenungan Semoga Allah memberikan kita semuanya Kesempatan untuk melakukan ibadah ini Menjawab アダトゥーアテムクトデビットヤングダバワデビットヤングダバワアダトゥーズィ Bisa digunakan di seluruh dunia ini? Bisa Anda pakai Di Salah satu anjungan ATM yang ada Anggap k a y a i namanya Bank a r r o j i h i Bank Islam disana Anda gesek, tekan angka Yang keluar apa? Rupiah atau rial? Uang, an uang Anda apa tadi? Rupiah atau rial? Yang keluar sekarang apa?、Ya. Iya betul <laughs> Kalau keluar rupiah takut anda Masya Allah ada rupiah <laughs> Ini dari mana rupiahnya? Jangan-jangan palsu segala macam Alhamdulillah yang keluar real Ini tukar rupiah tabungan anda Dengan real Yang dikeluarkan oleh anjungan ATM Bank Raji tadi Tunai atau tidak Buktinya apa tunai? Betul tunai. Buktinya, cek langsung. Rekening rupiah anda akan berkurang senilai kurs dengan real yang anda tarik. Ia atau tidak? Alhamdulillah bisa tunai. Tapi kalau emas tadi tidak bisa. p a h a m ini?、Malah、tidak bisa jual beli emas dengan cara online. Ya, mantap uang n y a i n i boleh, Masya Allah. t a p i ada beberapa bentuk pengiriman transfer uang. Lagi yang pernah kerja di luar negeri, mungkin dia kirim uang berbentuk dolar kepada istrinya. m a m a n y a dia kirim seribu dolar US ke istrinya di, di Jakarta atau di mana? Jalha, bukan Indonesia. Yang tertulis di slip transfer dia di negara tempat dia mengirimkan tadi, Itu nominal dolar atau rupiah Yang pengalaman, yang pernah Jangan asal jawab untuk pengalaman atau tidak Yang tertulis Apa Anda serahkan seribu dolar nah Yang tertulis disana Dikirim dolar Kemudian sekian kursnya, sekian rupiahnya Berarti yang akan diterima di Indonesia Rupiah atau dolar Diserahkannya dolar di jarak 7.000 kilo、Hah? Kemudian diterima rupiah jarak 7.000 kilo tempat penyerahan Sedangkan kita katakan tadi syarat tukar menukar mata uang haruslah tunai Ini sekarang tunai n y atau a tidak?、Hmm? Tunai n y atau a tidak?、Hah? Kirim hari ini Apakah kirim jam 9.30 Waktu Indonesia Disana n gak g tau mungkin Bisa mundur kalau di daerah Saudi di barat d Kalau bisa maju bisa mundur teh 9.30 Apakah di waktu pengiriman itu langsung Bisa dia cairkan Ada yang bisa, ada betul ada Ada beberapa jasa transfer Yang bisa langsung tunggu Di kantor pos atau dimana anda Langsung bisa dicairkan ada Tapi umumnya Kalau antar bank itu ada Itu a d a jasa transfer khusus Kalau umumnya tidak Belum bisa dicairkan Hah s a p i sudah masuk tercatat ke rekening Iya atau tidak Sudah cek dari rekening Sudah masuk Tapi tata n g ke telatnya Mbak Masuk gak、e, transfer dari suami saya、ya? Masuk Tapi dicairkan sudah bisa? Terkadang belum. Butuh waktu sekian untuk keliling, atau kadang sekali 24 jam, sekarang sekian.、Ya. Ini tunai atau tidak namanya? l u m bisa diambil, l u m bisa digunakan, tapi sudah tercatat di dalam pembukuan rekening Anda. Tunai atau tidak namanya?、Hah? Tunai. Cuma nama n penerimaannya ブレオンブランカス、アダローバンキチルギテビシャントマシキ a ウォンディシット。 sini rupiahnya dan ini atau dia jarak jauh masukin k e r e k e n i n g saya rupiahnya yang anda saya masukin ke dalam brankas anda ini ah paham entum kasusnya di brankas tadi bisa dia ambil kalau kuncinya ketemu iya lupa dia nomor nomor passwordnya dan kuncinya hilang ah itu butuh berapa hari buka brankas tadi itu どうもありがとう p ざいました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どう e n りがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。 Untuk enam komoditi ini ada syarat khusus tadi tunai dan tidak tunainya. Untuk komoditi lain seperti menukar rupiah dengan tas, menukar tas dengan kacamata, menukar baju dengan rupiah, menukar celana dengan dolar. Ini ada persyaratan tunai? Tidak ada. Nah, Yang bersyaratan tunai itu satu, satu jenis Atau satu ilatnya Seperti sama-sama mata uang Sama-sama makanan pokok Berbeda ilat Yang satu adalah mata uang Yang satu makanan pokok Boleh tidak tunai Boleh Beras diambil hari ini Uang dibayar tiga hari lagi Boleh Tidak harus tunai tukar rupiah dengan beras タピトカルピア、デングンドラ、ハルストゥナイ。トゥカルピア、デングンドラ、ハルストゥナイ。トゥカルブラシ、デングンテポング、ハルストゥナイ。タピトゥカルテポング、a ングンペラク、デングンドラピア、ボレ、ティダートゥナイ。ファハンサムレシネマンカダムヨブロンレンタディングアダマサラ、ボレ。タピプマサラハン、ダ r ジュタン、ダリプシャラタン、アカタ Yang lain terpenuhi atau tidak Orang yang berakatnya Untuk barang-barang yang Harganya mahal Mesti adalah orang yang sudah Balik dan berakal Tapi biasanya orang yang bisa Melakukan transaksi dengan Via online, anak-anak bisa Bisa juga Bisa, kalau gitu berbahaya Ini, y a n g n j a n g a n Ini yang membeli anak-anak Anak-anak dia beli, u a m a n y a tas kulit、Hah? atau jaket kulit beli anak-anak. Tapi kan t u m i n t a u ini ukurannya anak-anak ini. Tapi perlu nggak anda bertanya kepada dia? Atau buat di dalam apa? c o n d i t i o n n y a umur berapa? Begitu kan ya? Tapi kan bisa dia tinggal klik aja. Terus-terusnya umur 25, padahal umurnya cuman baru... Tujuh tahun setengah Atau lima tahun setengah Bisa atau tidak? Bisa Wah terlalu repot Kalau g i t u setiap Umur anda berapa segala m a c a n Tidak ada masalah、Hah? Pada dasarnya Akad tadi boleh Kecuali ternyata Dia anak kecil, apa boleh buat Akad tidak s a Hah ともにね、コスクエシュデレカティダサ、ウォンクウ a ーミディカムジェティダハラルタガ ん、hmm, <laughs> <Sub han allah. laughs> <laughs> 僕は何を言うかを知 a ているのは、私は何 g 言っているのかを知っているのは、そこは何を言って a る a か。a こ a 何を言っているのか。そこは何を a っ a n るのか。何を言っているのか。e s 言っているのか。a を a k a い a の a 何を言っているのか。何を言っているのか。何を言っているの a 何 a 言っているのか。何を言っているのか。何を言っているのか。何を言っているのか。何を言 k a い n y a Ya, bukan sekedar game pukul-pukul Pukul-pukul mati、kemudian. Ini berbahaya Nanti anak-anak kaum muslimin Dipukulnya andeknya Dipukulnya ayam Dipukulnya ini subhanallah、Thay. Kalau untuk harga yang Bagi anak-anak Tahu dia harganya Insya Allah tidak ada masalah、Thay. Kemudian mengenai Seperah penjualnya ini Dan ini yang biasanya Sering digunakan dan agak repot untuk meyakinkannya. Di antara syarat menjual barang berdasarkan hadis hakim bin Hizam, ketika Rasulullah ditanya oleh beliau, Ya Rasulullah ini Abi Ushteri, fana ya helluliy wa ma ya harumu alaiya. Wa ya Rasulullah hadis dikeluarkan dari bukhalil muslim. サはア、プロフィシニャーダガンヘ、ロスルラー。サイア、ブリバラン、アルス、セジュアル。セジュアル、バラン、プレス、ベイ、ラギー、デル、バラン、イン、ライ、セジュアル、ギー。ハラスカン、ナパイアン、ハラ、デナパイアン、ダプロフィシ、サイア、イタ、ロスルラー、ブナアンヒ、ラタビマレイシア、ン、デク、ウハイ、アナク、ソダラカウ、ジャン、カウジュアル、バラン、イン、ブルム、カウメ Di online biasanya, apa namanya, ambil gambar dari sini atau foto, cik, taruh di website dijual. Foto dari toko orang ini kayaknya bagus, taruh di website. Begitu atau tidak umumnya. Jarang-jarang yang m e ngerti akan makna hadis hakim bin Hizam tadi. Kata Rasulullah, jangan kau jual barang yang belum kau miliki. Ini dia pedagang ini. a h、huh? pedagang, anggap d i h mau yang pedagang sembako. Stok yang ada di gudang dia umpamanya sekitar tinggal lagi 50 kilo. Orang ini datang beli ingin beli satu k u i n t a l Yang milik dia baru berapa? 50 kilo. Ya 50 kilo lagi milik dia atau tidak? Tidak, dia telepon suppliernya. Pak, ada 50 kilo di gudang bapak ada. パ、right. ー a ャでのブリッシュブリッシュバーパーヤ。バーニャたルフォンド、ヤ、セジュアルフタディア。パーはャトランフフスカランウワニャ。ランフフフォンウワニャンケウシ、サプライナータディア。r ォンド、ジャディア u m バーランクサブト。バロ s ム。アダリキプシャトハディシアンタデアンレステインダ。ジャムジャディアンバランクサインダ。ジャムジ でも、m ディ a l a レ a ラ・ n y a p e r m a s a l a h a n d a キ i ン・ヒザン。ジャンガン・アン a ウ・ジュアル・バラ a ヤン・トラ・アンカウ・ブリッタ・ピブ・ロム・ディ・トリマー。パマサハニャ、パマサン・ディシコ。ビラ、パダガン・ Abbas ketika kenapa dilarang menjual barang yang sudah dibeli ン・ジュ i k a ランヤン・シュラ・ディブリッタディカス・ディトル・フォンツ・ディアカッツ・ディランス・フェルマ a n ya Tapi barang masih di tangan pedagang Kata r o s k a s a Ibn Abbas Itu yang terjadi uang dengan uang Barang masih di tangan pedagang Supplier Mana uang dengan uang Baru dia transfer uang ke pedagang u m p a m a n y a d i transfernya 5 juta Kemudian diambil uang dari Si pembeli berapa? 4 juta Rugi dia berarti、dagang. Berapa? Anggap 6 juta Untung dia berapa? 1 juta Yang terjadi apa? Tukar uang 5 dengan 6 Barang masih di tangan si supplier Ini yang terjadi ya tukar menukar uang Riba namanya Dan ini yang terjadi di bursa Yang dikatakan oleh para n l a m a Riba dan judi Jual beli di pusat bursa komoditi Berpindah serius tangan Seribu tangan Sejuta tangan, tangan Beli jual beli jual Naik jual lagi beli Naik Jual ブリナイジュールネバーランタ o ィマナー。センガキディカ a ラ a n ィエクセクシーニーハガスウダティングバネスクシティダダダハセ a ニャインヤムジャ e ヤムハンチューカンエコノミ d a ド a ブ a ミランナメカンガ a バブルグルムボン a ンカニャタベキディカ i クシティダダダバランニ n バランニャテ a ダサンペシ a トウハ m ニ n dengan judi dan riba tadi. Hmm. ini yang paling sering terjadi di jual beli online anda tidak tahu dia punya barang atau tidak lalu bagaimana caranya kita kalau pengen beli di online, misalnya kita tanya dulu kamu sudah akad kamu dengan supplier bagaimana, barang beli kamu atau bukan, dan segala macam, ya lihat a j a ada yang terkadang tertulis di dia Tinggal sekian barang stok dia ada begitu kan Anda tahu bahwa memang dia punya barang Ada yang nol tinggal seberapa stoknya dia ini Jangan-jangan tidak -jangan punya barang Atau terkadang nama webnya sama dengan merek dagangnya Berarti punya barang biasanya i Ya atau tidak nah, Cari cara-cara seperti itu ya, Kalau tidak pada dasarnya tadi khawatir Anda membeli barang dari bukan penjualnya. Kalau Anda sudah berusaha mencari tahu, dan ternyata terjadi juga bagaimana tidak masalah, tidak berdosa. Yang berdosa si penjualnya. Menjual barang yang belum dimiliki, ketika deal dengan A tadi, langsung tolong kirim langsung. Kan u d a h deal dia tadi beli beras tadi kan ya? Yang lima, yang lima juta tadi. Deal ditransfer langsung. Biasanya, si pedagang ini, み a な、キ rim、キリアド、アトラン、シュカフンブリア、アラマフンブリア。えラン、ソング。ギアティダモ、キャロウ、キ rim、キコスニャ、ブルタンバウ、スタッ。キョス、ブルタンバウ、タペ、ハラウ。イニ、キョスニャ、ブルタンバウ、タペ、ハラウ。ジナ、ディガニカ、マネンブルタンバウ、キョスニャ。アスティニカ。 kosnya luar biasa, masyaAllah.、Nah, dari awal sampai sekarang, ketika punya anak, semuanya kosnya itu Subhanallah. Tapi rizik kan yang halal dari Allah. Zina nggak kosnya kecil aja, mungkin besar di awal tapi s itu nggak lagi kos-kosan. Tetapi dikutuk oleh Allah azza wajall dan rusak k e hidupan manusia. Ya, tidak ada masalah bertambah kos. Tapi bisa anda perkecil ini Bagaimana bentuknya Bilang ke toko beras tadi Tunggu dulu supplier, jangan kirim dulu Akan saya Utus orang saya Datang ke toko anda untuk serah terima Nanti dari sana Setelah serah terima, tanda terima Dan naikkan barang ke truk Tolong anda kirimkan ke alamat Sifulan Paham? Berarti jual belinya kapan? Setelah barang serah, terima. Ini solusi, Masya Allah. o h itu kan dekat, Ustaz. d Ini hikmahnya. Kenapa Islam b a r a n g k u t ini? Tadi saya katakan menghindari riba dan menghindari risiko. Karena dalam kasus ini, reseller ini risikonya tidak ada. Kalau umpamanya, langsung main kirim saja. Ada salah seorang kaum muslim i n pernah bertanya kepada saya, Masya Allah. Dia bertanya tentang Orang tuanya sudah meninggal Tapi orang tuanya pernah membuat transaksi dagang Dengan supplier Material bangunan Di salah satu kota dia beli di kotanya Kemudian minta kirim ke tempat dia、eh, Desanya dia, ke tokonya Koter Allah Kata dia Truk yang berisi material yang dibelinya itu Masuk jurang Barangnya hancur, truknya hancur, orangnya pun meninggal.、Ya. kata dia, Ustad, apakah ibu saya karena itu ibunya nggak belum kan belum dikirim, ibunya belum bayar? Apakah ibu saya terhutang, Ustad? Kalau emang ya terhutang, saya bayarin nggak ada masalah kata anaknya. k a n s udah akat kan ya? Ah, saya katakan, apakah truk Sopir itu orangnya ibu Anda atau orangnya si penjual, kan bisa jadi dikirimnya truk untuk biaya lebih murah segala macam negonya. Silahkan saya jual harga sekian tapi ambil di tempat, kan bisa ada gitu kan ya? Kalau saya ngirimin harganya sekian, kan biaya j a s lagi, kan dia pikir-pikir. Kata dia, kata dia、uh, truk dan sopirnya itu milik si penjual Ustadz. Nah, kalau gitu orang tua anda terbebas dari hutang. Kenapa? Belum serah terima. Kalau belum serah terima, berarti tidak ada risiko di pembeli, kan belum jadi milik dia. Ini milik masih si penjual, risiko masih di penjual. Paham? Oleh karena risiko masih di penjual, i、eh, k a r n y a itu Islam mengharamkan si pembeli ini untuk menjual kembali. Karena biasanya kau sudah t e l e p o n tadi sudah ditransfer tapi belum serah terima、Hah? Itu risiko kan Masih milik si penjual Kebakaran gudangnya Tetap dia harus kamu kirim lagi Karena barang belum saya terima Sedangkan dia sudah jual lagi Untung tanpa risiko Dalam Islam tidak boleh Ini orang akal bulus namanya ini Dalam Islam seimbang antara risiko Dengan keuntungan パンキタシャリシプティーニ。スマキンブサー、リシコニャ、スマキンブサー、ウントニャ。ジュガー、ロギスマキンブサー、ロギニャ。ヤンシュリンセイガンバーガン。マナブサーリシコ、パダガン、デンガン、パガワイ。マナブサーリシコニャ、ランチェルスキー。パダガンスミングデダガン、ボカートコテアリマソクマシ e セン、プルトウアディアンブリー。 どういうこと どういうこと パディカ、サウィマネカー、カーレットカーレットカーレットカーレットカーレ a トカーレッ i カーレットカーレッ a カーレットカーレットカーレットカーレットカーレ a トカーレッ i カーレットカーレットカーレットカーレットカーレットカーレッ a カーレットカーレットカーレットカーレッ a カーレットカーレットカーレットカーレットカーレ a トカーレットカーレットカーレッ a カーレットカーレットカーレット a ー i ットカーレットカー a ットカ a レットカーレットカーレットカー a ットカーレッ padi padi Hasil padinya berapa kilo? <laughs> Kalau di atas, di atas satu nisob, yaitu tiga ratus sok, tiga ratus sok, satu sok itu satu zakat, empat m u r sekitar dua tiga liter.、Hah? Kalau dikonversikan dengan berat Mungkin bisa dua kilo setengah Dua kilo koma enam Tergantung basah k e Padatannya dan basah a n tidaknya Berarti kalau umamanya Dua setengah dikali Tiga ratus tujuh ratus lima puluh kilo Paham? Walaupun rugi Tetap bayar zakat Artinya Tujuh ratus lima puluh kilo biaya Kalau dijual umpamanya dapat uang sekitar 30 juta Tapi biaya operasionalnya Karena umpamanya tak ada, tak ada hujan air, air dibeli segala macam、ha? Modal bisa dijual cuma 30 juta Modal 40 juta Paham? Wajib d i z a k a t k a r e n atau a tidak? Iya wajib Karena ini sampai ini sop dan, dan sudah panen Begitu juga dengan dagang Harta perniagaan Barang yang dijual Belikannya Dengan uang cash ketika Memulai dagang itu Sampai n i sob sekitar umumnya 200 juta Paham? Di akhir tahun setelah di akhir tahun k o m a r i a h dihitung lagi Barangnya tadi Dan uang yang ada Dari 100 juta tadi tinggal Lagi umpama 50 juta Masih ada zakat Lima puluh juta itu kan lebih dari delapan puluh lima gram emas lebih seni sop ada zakat iya ada tapi dari yang lima puluh bukannya dari yang seratus dua setengah persen dari lima puluh kan kecil paling satu dua setengah juta bukannya dari seratus juta dikeluarkan jelas sampaikan kepada yang bertanya nanti ya bilang tolek dan insya Allah jangan khawatir anda 何が言うの orang yang bersuka b bers e、ah, r s e d e k a ジ r e z e k i n y a d i b u k a k a ア。Allah dari berbagai pintu カ a l a n d a イア i d a k a k a イ miskin dia d a h u l uk マシシシュワサジャーセキターサトゥジュタドラトス s マプ a j a belum yang lainnya Jadi miskin dia, enggak, jadi makin kaya dia. Itu buat zakatnya tiga miliar dia keluarkan untuk mahasiswa saja, mahasiswa asing yang kuliah di situ, belum lagi yang untuk yang lain-lainnya. Dulu waktu terjadi gempa di Aceh, kalau sudah salah dia kirim sekitar 150 miliar hibah, bukan pinjaman. Hibah, bukan pinjaman. Kalau negara-negara lain biasanya pinjaman dan berbunga riba, <tuh> itu bukan bantuan. Allah mengatakan itu kehancuran.、Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat datang. Start profesi saya arsitek dan juga pemborong. Masya Allah.、E, kebetulan saya ada beberapa arsitek dan sekalian g u s punya developer gitu. Iya, so developer juga, tapi. Iya.、Hai. Dan saya suka. Mendapatkan pekerjaan Seperti bangun salon gitu Ustaz Suka apa? Dapat proyek salon, bikin salon Untuk kecantikan kayak gitu Ustaz、eh. Nah kira-kira itu Hasil yang didapat Haram atau h a l a l Ustaz? Bentar Di, ar, Desain Desain dan bangunnya Ustaz bangun, bangun rumah salon kecantikan Iya Rumah salon kecantikan ini maksiat atau bukan? m a h s a l o n Kalau di negara, beda-beda negara kali ya, sosialnya di Arab Saudi biasa, perempuan datang ke salon, laki-laki datang ke salon, bahkan y asal a tidak ada m a s j i d di sana, ya, tidak ada masyarakat. Salonnya salon umum s e b e n t a r salon Indonesia secara umum, apa saja yang dilakukan di situ? Potong rambut. Potong rambut boleh. Mewarnai rambut. Mewarnai rambut, rambut boleh, bukankah bapaknya Abu Bakar, Buku Harfah, Rambutnya diwarnain jadi warna k a t a m warna agak kuning kemerah-merahan boleh, nggak bawa set ya? Ah, yang、tidak、itu boleh. Ada lagi yang nggak boleh? Tidak, tidak salah,、uh, selamanya sih yang n g g a boleh potong alis. Nah, kemudian apa lagi? Alis mana <laughs> ini? apa? Ini bulu mata, larang. <laughs> <laughs> alis, <toy. Ha? laughs> ini diharamkan. Ah, kemudian k i k i r gigi, m u t u n g p e r i a t Kaki k i r i k i r ada di s a l o a n gak g ada kan ya? a d a Ada s a l o n Tidak ada kan ya? Ada Bila ini Kalau paling sekitar 5% yang haram p l s e n y a halal Hukum asalnya adalah lil'alib Bagi yang mayoritas Boleh insyaAllah ta'ala Ustaz Allah ibarik u s t a h Satu ibu, ibu. Langsung a s a l a m u a l a i k u m w a r a h m a u l l i wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, pertanyaannya apakah gopay termasuk Dalam riba, karena kita harus Top up seperti pulsa n a m p u n Mendapatkan diskon, kemudian bagaimana Hukumnya untuk、uh, uang elektronik Seperti i m o n e y a n g kartu flash Dan sebagainya, s y u k r a Allah n b a l Ini k i sempat rame ya Di medsos kan ya Masya Allah Dan sudah saya jelaskan Rinciannya di buku Harta haram amal kontemporer Cetakan kelima belas tentang Inhal ini Permasalahannya bukan gopenya haram imani haram tidak Tapi bila ada tindakan Dari salah satu pihak Yang melanggar syariat Allah Ketika itu ini menjadi haram transaksinya Jelas itu、Hah? Bukan ATM haram kartu kredit haram tidak プこャータンプシャータンの塚田と言うと、塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の i 田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚田の塚 Deposit uang ini artinya apa? Akadnya apa? Meminjamkan bukan beli jasa dia Karena belum ada transaksi jasa Baru ngirimkan uang Ketika masuk ke rekening Perusahaan Gopay tadi Sudah bisa n gak g dia gunakan uangnya? Itu dia akad pinjaman Bukan a k a t jual beli jasa Kalau jual beli jasa seperti pulsa Tidak deposit namanya Langsung dibayar pulsa, atau Anda beli tiket pesawat tiga bulan sebelum berangkat. a h、huh? deposit namanya atau beli tiket, beli tiket namanya, tidak deposit namanya. Bisa k a h Anda minta program deposit ke salah satu penerbangan, maskapai penerbang di Indonesia, umpamanya, maskapai yang terkenal Garuda. Garuda, saya sering kerja ke antar pulau segala macam, atau ada bisnis segala macam. khawatir saya nanti pada waktunya rekening saya kosong saya deposit di anda umpamanya 10 juta dia bilang, bapak beli tiket kemana belum ada, beli nanti pegang 10 juta besok saya beli tiket umpamanya ke A, kota A berkurang uang saya, besok saya beli kota B berkurang uang saya, bisa n g gak di Garuda? bisa atau tidak? tidak bisa, karena tidak ada deposit dia kalau yang di gopay bisa atau tidak dan itu memang yang diinginkan karena semakin banyak orang deposit, uang semakin banyak bisa diputar, dapat modal jangankan masalah permodalan, masuk saja uang ke rekening dia kalaulah di bank riba ataupun di bank syariah ada gak bagi hasil, ada pertambahan ada atau tidak ada Andai y a m p a m a n n y a ada sejuta orang deposit 100 ribu berapa miliar itu? 1 juta kali 10 ribu berapa? 100 ribu, s e u 10 miliar 10 miliar per hari berapa sudah keuntungannya? Karena n gak g mungkin hari ini Anda masuk Hari ini habis langsung saldonya di Anda gunakan membayar ke, drive, ke drivernya Mungkin atau tidak Mungkin dari satu juta orang yang bayar tadi, paling yang menggunakan di hari itu, paling 5 persen, 10 persen. Iya atau tidak? Itu keuntungan yang luar biasa. Dan buktinya ini keuntungan luar biasa, Anda lihat, banyak perusahaan berlomba-lomba membuat skem yang sama. Bisa mengumpulkan dana sebanyak-banyaknya. Sampai di sini tidak masalah. Tetapi karena akarnya deposit meminjamkan maka si pemberi pinjaman tidak boleh mendapatkan keuntungan atau pertambahan. s i l a k a n deposit, n g g a k ada diskon. Mau bayar pakai deposit, mau pakai-pakai pakai uang cash, tidak ada. Sama. Tapi kalau dia buat sistemnya seperti itu, menarik n g g a k bagi para konsumen? Menarik a p a n Ya. <laughs> パ<笑>ンセキリンウォ a ケディアウォンセブクュランブキセンゲラマンファーディアウォレカリッドヤタリンヤディスカウンブクュランウォレカリッドヤタリンスカウンブクュランウォレカリッドヤタスカウンブクュランウォレカリッドヤタリンヤディスカウンブクュランウォレカリッドヤタリンヤディスカウンブクュラン Abu Hanifah, Rosulullah salahan. Kalau dia minjamkan uang kepada seseorang, ya uang kepada seseorang, maka kalau hujan dipanggil oleh orang, orang minjam uang tadi, tak ada imam berteduh di rumah saizil Tahtabaiti, masuk rumah silakan berteduh. Kasihan hujan hujan, nanti kamu demam. Tapi beliau tidak pernah mau. ファーティ t リトジャーマリプトンバーンデリウワニャー。カローレディブルトドウモントンバム。イダアカローアハドクムカローダン 私はこの時のことで ite, happened,、私はこの時 i n とで、私 a こ a 時 a ことで、私はこ e 時のことで、a は i の時 a ことで、m はこの時の人で、私はこ a 時の人で、私はこの時の人で、 t タロスオロン、ジ ul a ンアン、b リマ、uh、u デ u アンや、ダン juta l a ー u dia pinjam kepada B dipinjamkan oleh B selama ini A tidak pernah berikan hadiah makanan apapun kepada si B semenjak pinjaman masya Allah pagi hari l ギ n t o n g kirim pecel シャンハリはサティーでキリン。バランハリはサティーでキリン。イニーサティリギネテロントン。ナシパダン、リバーズボニカナスブルミトリアプランアダ。KNAPA、ナンティキティカデベスプロジュター。カスプロジュターデバヤ。スプロジュターディタンバハディア、サラマンヒトングバパディアニャ。アンディアニエトディヒトングディアキムラシカナマンカニャ。 500 ribu berarti dia bayar 10 juta 500 ribu itulah dia ribanya. s a m p a i Rasulullah mengatakan kalau ditawarkan tunggangan jangan kau naiki kata Rasulullah. Ah, kebetulan dia satu kantor si A dan si B bertetangga tadi. Sebelum pinjaman ini e nggak pernah si A itu nawarin ayo bareng aja daripada naik dua kendaraan e nggak pernah. a も、今日 は, は, は、私たちのお話を聞いてみてく r さい。今日は、私たちのお客 a んがお客 a n がお客 t ん e t 客さ t がお a さんがお客さんがお客さんがお a さんがお客さ a が a 客 a んがお客さ a がお客さんがお客 h a がお客さんが u 客さんがお客さ u がお客さんがお客さん u お客さ a が a 客さんがお客さんがお客さんがお客さんがお客さんがお客さんが u 客さんがお客さんがお客さん u お客さんがお ratus ribu。sampai dia mengembalikan nanti bukan sepuluh juta lagi kalau sebulan sepuluh juta empat ratus ribu。20, Kalau 12 a belas puluh j t a empat d a n ratus ribu teruskan pertambahannya, kecuali ini sudah sering terjadi kata Rasulullah. Ilah ajribainahu w a b i n a h u kabladhalika. Sebelum pinjaman itu tangga berdua ini masya Allah satu kantor sering ketemu. a s s a m u a l a i k u m Ayo pih b a r e n g kepada dua dua mobil kepada dua kendaraan. Begitu juga kadang ada hadiah yang beri makanan bersegala i macam. Ketika ada pinjaman tetap berjalan ini bukan karena pinjaman Dan bukan riba namanya Emang hadiah Paham ini? Untuk Gopay tadi gimana? Pernah anda dapat diskon? Tanpa Deposit tadi, pernah? Tidak ada Maka ini adalah riba Begitu juga ketika anda b a y r dengan Kartu umamanya salah satu Toko retail a n d a mengeluarkan Kartu A, kartu B, bayar Deposit uang disitu, ada kan ya Ada n gak g penawaran mereka Ketika anda membeli Barang mereka, pak mau Bayar cash atau Pakai kartu Kalau pakai kartu i m a n e y ada diskon Pernah n gak g Sama n gak g ada bedanya Sama ribanya Ketika anda cash Pakai uang, a h Harganya biasa 100 ribu Ketika anda Pakai kartu yang Meminjamkan uang kepada dia sebelumnya Harga 90 ribu Berarti、eh, Anda Pinjamkan kepada dia Sekian ada pertambahan 10 ribu dari dia Yang tidak meminjamkan dia tidak ada pertambahan Riba atau tidak Alhamdulillah Begitu juga kartu tol Yang bayar uang di depan kalau anda pakai kartu tol kan min minjamin uang ke dia kan ya? ya walaupun ke sesuatu bank tapi atas nama rekening dia, milik dia、Hah? pernah n gak ada program promosi dan lain-lainnya kalau pakai kartu ada potongan, kalau tidak pakai kartu harga biasa, pernah?、Hah? kalau pernah ada ribanya jangan yang jelas ketika beda harganya Apakah dia kartunya haram? Tidak berguna sekali Tapi ketika ada penawaran riba Jangan pakai p a h a m Ketika penawaran dari toko retail tadi Pak, kalau pakai cash sekian Kalau pakai kartu yang, de yang deposit tadi lebih murah Dia bilang, saya n g g a k mau pakai riba, n i h cash p a h a m mantap h a h Tapi kartunya ditelaran, g tidak boleh kartunya gunakan nanti namanya buat tol dan lain-lainnya. Jelas, permasalahan imak apa tadi? Gopay tadi? Allah barik f i k u Stud bagaimana kerja di kantor pajak yang khusus menangani orang-orang perusahaan perusahaan asing, perusahaan yang Dimiliki orang asing atau non Muslim dalam Islam kezoliman baik kepada Muslim dan Muslim haram sama saja karena walaupun ditarik dari non Muslim itu yang bayar bukan dia nanti pembelinya kan Muslim umumnya yang Muslim juga nanti yang akan terzolimi Allah bilik tidak boleh サいレコンローラーブロカトサランドロカトザキャリトマンアナディアポニアウサハダガンバ l ューチューランナーハハ m a c a a n terus, dia, saya ngejual i n barang dia itu set, tapi yang ngirim temen saya itu, dan, har, dan misalnya harga bajunya r p 1 0 0 ribu saya jual r p 1 0 0 ribu juga, tapi nanti saya dapet dikasih Rp20.000, bisa dari, jadi saya ngasih ke dia r p 8 0 ribu saya dapet Rp20.000 itu kayak gitu dimasak. Harus bayar dulu Anda, baru dikirimkan dia kepada pembeli di r Anda atau tidak. Biasanya sih, pembelinya bayar ke saya dulu, baru nanti. Teman saya ngirim? Enggak、ha. Itu teman tadi itu、ha. Setiap barang yang anda Suruh kirimkan kepada pembeli anda Dia minta uang di depan dulu atau tidak? Enggak、set. Kalau enggak boleh Ini betul keagenan Saya dalam f i k i h namakan dengan wakalah Kenapa tidak minta? Karena teman saling percaya、hmm. Dan ini tidak mungkin resellernya orang yang entah berantah di negara entah berantah, iya atau tidak? Kalau teman bisa dengan akad keagena atau wakalah, ya、eh, itu halal akad wakalah.、Muzad. Jelas. t e r s e b u firman Allah. Jazakallah khair set. Allahumma Al r i z i k u Ada ibu-ibu yang naik, <laughs> silakan. Assalamualaikum u s t a d masih terkait dengan. Subhanallah. Apa ibu? Masih terkait sama pertanyaan Gopay nih Ustadz Pertanyaan? Gopay Orangnya sudah berubah atau masih? Berubah Ustadz、oh, tanya -tanya. Yang nanya masih, megang mic masih sama tapi Apa ibu? Nih,、uh, ini ini m i s a l Gopay nya mau di stop Tapi masih ada sisa uang g o p a nya mau apa? Mau di stop nih Ustadz、oh, Enggak lanjutin lagi terus Ah,、uh, Kemudian tapi kan masih ada sisa uangnya tuh yang depositonya tuh Ustadz、ya. Nah、uh, t a p Itu tidak bisa dicairkan Itu gimana ya Ustadz Hukum Jangan dipakai sampai tidak ada lagi program diskon Sekarang masih ada program diskon ya Masih Jangan pakai dulu Pendam dulu aja Suatu saat Atau jual bisa dijual itu Bisa Kalau n gak g bisa sabar aja dulu tak, Jelas Ibu Baik, sekarang dari kertas Ustadz saya mau tanya Saya seorang driver ojek online Sebagai driver yang baik dan taat Sesuai peraturan perusahaan Termasuk mengikuti peraturan perusahaan Untuk tidak diperbolehkannya menggunakan Memodifikasi aplikasi Ojek online Tetapi sebagian kerabat dan teman-teman Seprofesi saya Banyak yang memodifikasi Dan menambahkan aplikasi Supaya dapat orderan banyak Pertanyaan saya Apa hukumnya Jika kita mencari Rezeki dengan Memodifikasi aplikasi Supaya dapat order banyak Tetapi dari perusahaan tidak diperbolehkan Apa Hukumnya jika Konsumen atau penumpang Membayar dengan kartu kredit Karena diperbolehkan dari perusahaan Pertama Al-Muslimu na'ala s y u r u t u h i m Orang Muslim itu Mereka itu Selalu memenuhi persyaratan yang dibuat. Selagi perbuatan persyaratannya tidak maksiat, wajib anda penuhi. Allah mengatakan, a a n g a t a k a h a t a l l a h m i n a a n a a m a n u a h f u b i l u k u d a a h e n g a t a n a a h m e n g a k a n m a k a n a l l a e n g a n a a h m e n a k a d t a k a l l a n a t a k a n a a h e n a k a n l e t a k a h m e n g a t a k a e n k a n l a h m e l a h m e n g a a k a n a l e n k a n a l a h m e n g a n a l m e n g a t k a n i a n g a t a k a l a h m e k a n a n g a t a k a n a a m e n g a t k a n a a h n g a t a k a l a k a a l a n g a t a k a m e n g a t a k h a t k a n a l a e n l a e n g a k a n Allah m e n g a t a t k a n a e n e k a n Allah n g Jelas itu allah sangat ada. Kemudian Permasalahannya sekarang yang kita Lihat di media masa Dan dalam kenyataannya Ribut antara Transportasi online ini Dengan transportasi konvensional Ya atau tidak Sampai saling bunuh Permasalahannya sebetulnya Kembali kita merujuk kepada f i k i h s y a r i a t Allah Ya Di u n d a n buku artam saya bahas ini Kenapa Transportasi konvensional itu Marah kepada yang online Kenapa? Apakah karena aplikasinya atau karena harganya murah? Harga murah Pertanyaannya secara s y a r i a t Allah Boleh gak kita jual barang Atau jual jasa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 んん <laughs> Maka pada dasarnya menjual harga di atas harga pasar Pembahasannya lain Sekarang menjual barang dan jasa di bawah harga pasar Boleh atau tidak atau memberikan diskaun Ya k i l a f para ulama dalam hal ini Sebagian para ulama dari mazhab malik Lima malik r a h i m u l l a h Beliau mengatakan tidak boleh menjual barang Dibawah harga pasar Atau memberikan diskon Tidak boleh Mana dalilnya? Dalilnya adalah Hadis a s a r dari u m a n Khattab Dalam kasus Hatib bin Abi l b a l t a、ah. Hatib h bin Abi l b a l t a h Ini Beliau Berdagang kismis di pasar Madinah Anggur kering ya でも、これはもう一つのことです。これはもう一つのことです。これはもう一つのことです。これはもう一つのことです。これはもう一つのことです。 maka Umar Khalifah di waktu itu langsung mengambil kebijakan. Ini bedanya. Tanpa rapat parlemen, tanpa ini, tanpa ambil sedang pendapat, tanpa langsung ambil keputusan. Begitu berjalan kemasratan kaum muslimin. Rapat sebulan-bulan dua tidak selesai, orang sudah saling bunuh. Nanti ketika hasil rapat jadi, u d a h pada mati rakyatnya. Mana tadi lagi keputusan A, orang u d a h pada mati, tidak lagi interpretasi.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 パ速ディエムティンダーカーディーダーモンキンアンティダータンプラグアンワインランギボーキスミスディバーハルガディエラギハティブナミラーバルタイスバゲイサーバーズロルルロプナモェンクバスリミンスモニアアアガマンタアティワリュリンタウリューアマルカタブレオバイクアミラロミニンシェアティダーピリヒムネ tapi saya pilih angkat kaki dari pasar m e r i n a Dikumpulinya barang dagangnya, dibawanya ke rumah. Apa yang terjadi? Pindah pasar ke rumahnya. Orang datang ke rumahnya beli. n g g a k ada masalah. Ketika di rumah dia masih bisa m u r melarang, tidak itu rumah dia, bukan pasar. Hak dia mau menjual murah atau m e m b e r i k a n gratis m a l a m Maka カムディアン、デラー、ディラー、ー、マリック、ジュガディ、ジャスカン、カウマル、アデラー、サラアン、ロジュクダリ、カビジャカン、ブレオタハティブ、メナビル、バタア、ダン、マガタカン、ウエハティブ。アコウシリンコダリパサラ、カラナ、アコウマリハッ、ティンダカン、カムイト、ビサム、ウサクプダ Tetapi sekarang yang terjadi Saya tidak bisa lagi meng, apa, Mengontrolnya、ya? Dan perbuatan menjual murah d a n satu u perbuatan yang baik Silahkan kau dagang lagi、ya. Maka Dalam hal ini Pendapat yang terkumpulkan jumur perlahan Boleh jual barang di bawah harga pasar Karena memang Membawa Dampak kepada para pedagang Kerugian bagi b a g i a n pedagang Barangnya lambat lakunya Tapi menguntungkan Pembeli Pembeli itu adalah rakyat banyak Mana banyak pembeli d a r pedagang? Pastinya pembeli Dalam kaedah syariat Sekarang ada Kalau harga Pasar どうも、どうも、どう n g うも、どうも、どうも、どうも、どう e どうも、どうも、どうも、どうも、ど t も、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、a うも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どううも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、どうも、 ただ、でしもす。しかこのようなものがない a す。しこのようなものがないです。し n し、このようなものがないです。しかし、このようなのがないです。しかし、このようなのがなす。しかし、のようなものがな p です。しかし、こいしかないです。しかし、こいです。かもしかし、この a うなもの a ないです。しかし、このようなのがないです。しかし、このよのがないです。しかし、このようなもです。しのです。 Ha? punya kekuatan besar, stok yang banyak, dan kemampuan untuk mematikan lawan. Cara dia untuk mematikan lawan antara para pesaing, seperti tadi, dijual semurah-murahnya, sehingga para pedagang tadi yang pedang-pedang kecil, kecil gulung tikar. Ya tak tidak? Anda lihat. Kemudian, setelah para pedagang itu gulung tikar, reflex Christmas kavram rowannt Allah。。akhirat. Tapi kalau tujuannya tadi ingin harga murah, dan ketika a d a turunin harga otomatis, para perdagang tadi, atau dia tidak perdagang besar, perdagang biasa a j a Dia juga harga murah n g g a k ada masalah, karena orang beli 5 ribu orang, habis itu habis barangnya. Kembali lagi barang lain normal. Dia dapat pahala karena menjual lebih murah, sama dia bersedekah dengan sebagian dari harganya. Faham ini?、Ayolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.、Uh, Ini saat saya masih bingung mengenai Syarat untuk jual beli termasuk dalam Hal ini dijual beli online、ya. Tadi kan syarat pertama itu harus barang dimiliki Terus yang kedua ini yang saya permasalahkan Barang itu, dimiliki atau diwakilkan oleh pemiliknya <tuh> Untuk dijualkan Cari m u n k i n loh krit tuh tidak ada Bayar dulu baru dikirim barang Seperti yang saya jelaskan tadi terus. Nah ya itu yang saya masih pertanyakan itu Mengenai tentang barang itu harus saya ambil i k i dulu itu bagaimana t、uh, tanti... Anda t a dengan supplier Kenal atau tidak、uh, Enggak Enggak, kalau enggak Mau enggak dia barang dikirim dulu Uang nanti-nanti Tentu tidak, karena dia enggak kenal Anda berbeda dengan kasus yang tadi Kalau yang dia itu... adalah temannya Bisa kan bayar nanti kan ya Berarti kalau harus bayar di depan a k a d n y a anda dengan dia jual beli bukan keagenan Kalau a k a d n y a jual beli Berarti anda menjual barang yang belum anda beli Walaupun sudah dibeli belum diterima Termasuk nggak dalam larangan hadis hakim bin hisam tadi Uh, kalau kasus saya itu seperti ini, misalnya gini, saya、uh, saya menjualkan barang seseorang di website, gitu. Contohnya、hmm. saya buatnya marketplace, gitu.、Hmm. Nah orang tersebut misalnya barang taruhlah berat、uh, beras itu harga sepuluh ribu misalnya gitu.、Hmm. Kemudian di saya saya naikkan j d i dua belas ribu. Ya, tanpa saya, barang saya, barang tersebut saya, saya terima dulu gitu di, di tempat, langsung kirim ke, langsung kirim、pembeli. ke, nanti pembeli, nanti pembeli sistemnya bayar ke saya 12.000,、uh, itu saya bagi hasil sama si, si, si penjual beras yang awal tadi, karena saya udah menjualkan ke konsumen, saya dapat 2 ribu si penjual dapat 10.000, begitu t a d Uang nanti、boleh? setelah barang dikirim dulu,、uh, uang dahulu baru nanti kirim barang. Itu dia permasalahannya Kalau uang d u l u barang nanti nanti setelah barang dikirim Berarti anda terima uang dari pembeli anda Ya atau tidak? Ya, ya. Jumlahnya umpamanya 11 juta Umpama Lalu anda kirim ke si pemilik barang 10 juta 500 Karena harga barang dia 10 juta Ya, ya atau tidak? Ya. Barang di mana baru tempatnya sekarang, posisi barang? Di si supplier penjual. Tidak ada yang bergerak. Berarti Anda bukan jual barang. Terima uang 10, 11 juta di sini, kasih 1 0 5 0 a 0 0 0 dapat 500 ribu. Tukar uang dengan uang, iya atau tidak? Iya. Iya, itu namanya riba. <tuk> <tuk> iya kan tukar uang dengan uang bukan barang. Jadi、eh, seharusnya barang saya kirimkan dulu gitu, dat, baru dia transfer. Atau bagaimana itu? Se、solusinya, solusinya, s l a u s n y a s s y a solusinya, s o l u i n y a s u a s l u s a l n a u n a o l n y a i n y a n y a k o s n a o l u s i n y a s o l u s a s i a s u s a l u s a u n o l n y a s o n g a n y a s o n y a l s i a s l u s i a u s i a s o u s i n u s i n a i n y a s n y a s o n g a u n y a l u n y a u a s i n y s u s n a s o i n y i n a i n y a s i a i n y a u i n l u i s u a s u s n y a n a n y a s i n a s n y a s o l i n a s u s i n a s i n a s i a s i a s u s a n y a n y a s o l s i n a s u s i n y a s i n a s i n a s o i a s s i n y a s i a s s i n a i y a s u i n a i n y s o n a s s i n y a s i n a i n y i a s o l u a u s i n y a n y a s n y a i n y a i n y i n y a u s i n y a u n y a s l u s a l i n g a i n y i n y a s i n y a s o u a l u s n a s l i n y a i n y a n g a a s o l s n a l u y a s u n y a s o l n a s o l u a s u s a s o l a s s a l y a s s a s y a n a s a n Uh, deposit uang di tangan Anda. Kalau saya nggak bayar, potong dari situ. Sekarang mau nggak diadili keagenan? Bukan bayar ya. Kalau bayar, nggak boleh lagi karena gabung berapa a k a d Ya, tapi kalau bayar, kamu bisa jadi salah saya. Tapi harus bayar kos, bayar apa? Bayar uang keagenan. Tidak ada uang keagenan. Nah Tapi deposit uang, ternyata saya tidak ini silahkan atau rekening bersama. Pada saat saya ini ambil penutupnya. n Gak g mau juga dia, kalau n gak g mau juga dia, memang harus anda ketika datang penawaran, anda bilang ke dia, sebentar dulu ya, jangan okein. Artinya tulis di form bahwa ketika ada mengatakan setuju, akad belum terjadi mengikat. Baru akad pemesanan janji Membeli dan pun saya janji Menjual Jelas Gunakan itu untuk barang yang belum ada stoknya Di tangan anda atau bukan dengan akad keagenan Setelah itu anda buat Dia mengatakan setuju Anda cek barangnya Telepon, ada pak? Ada Jelas Pak saya beli ya, yaudah Uang sekarang menanti, kata oh d a h kapan-kapan a Uang gak masalah、Hah? Atau h a uang nanti sekarang-sekarang kirim Tapi yang penting Anda utus kurir Anda untuk terima barang. Setelah diterima, bilang ke kurir, nanti kalau barang sudah saya t r i kamu k terima, kalau jumlahnya besar banget pakai kontainer, ya cukup dengan apa namanya, surat jalan dan segala macam, menunjukkan sudah serah terima.、Hah? Setelah t e r i m a dia barang sudah naik, atau umpamanya Anda kirim orang Anda bawa truk Anda sendiri. Naik ke truk Anda sudah terima, suruh sopir telepon. Kalau barang sudah naik truk telepon saya, ya, t e l e p o n ke a n d a i t telepon yang tadi Anda okein. Sekarang baru akan kirimkan uang.、Ya. Jelas, jelas t a d Karena janji dia nggak jadi, ternyata saya nggak jadi, udah dapat barangnya. Rugi Anda, rugi. Betul, rugi. Karena a d a risiko, rugilah boleh dapat untung. <laughs> <tuh> Kalian tadi kan ada risiko rugi Untung saja Itu dia namanya riba juga Dalam Islam tidak boleh begitu ya, ya, Syukur anda Assalamualaikum Sakit kepala itu Tidak <tuh> <tuh> mudah agama Allah Diturunkan oleh Allah untuk memudahkan hidup kita Bukan untuk mempersulit Hidup kita Wa maja'ala alaikum fit dini min haraj シーラーカンイ a あさまレコモスタッ。サラーマ a ト。バゲマ a ジカデ a h ジューブリンティガー、ティガスフランパツオラブ、ス、mm hmm. si si si ah、u ラ u パジャンボシュー a ェフモン、ジ a ンボジューブリ b ティガー、シーラーマジャン、シーラーカンイブ。バゲマナジカデラムジューブリンオンラ a ン、ウォントラデ s トランスファーカパンジューア。タピコン n ィシブラン、ジューアルタパンブリ i パ u Penjual. s a y a パンジューア e m b e l i, I Uang sudah transfer maksudnya? i Ya、apa? sudah ditransfer ke penjual Ke penjual? i Ya ke penjual,、ah. tapi, kondisi, penjual. Ah. tapi kondisi barang yang diberikan itu nyicil Misalnya saya beli 100 kodi Tapi yang di, udah ditransfer、uh, uangnya sebanyak 100 kodi Tapi dikirim ke saya baru 50 kodi 50 kodinya nanti minggu depan gitu Karena belum diproduksi lagi Itu bagaimana hukumnya Ustadz? Harganya sama atau lebih murah? Sama Eh, tapi、boleh. dikirim barangnya nyicil Boleh, tapi ibu rugi Karena, stok. ya, Karena stoknya gak ada、itu. Uang cash di depan Barang belakangan Itu lebih mahal Sama atau lebih murah Sama n g g a k biasanya, biasanya di pasar Ibu beli tiket berangkat hari ini Ibu beli tiket berangkat 10 hari lagi, 9 lagi Sama harganya atau lebih murah yang mana パンジャ a ルンタンバクト a アスマキンマラヤタティダカロサマ i ジ a ニーナメポンボードハンウワンビサン n gunakan チュバリアウワン r ミング a ディビサディプターアンスバ a ィ a ボードサイ n ピ a ャラ a タロディバンサジャアダブングアニャバティ a アンアパレイ a ルのプタ t ディムントキュサハリ l akan banyak keuntungannya ini. Lalu harganya sama. Ini namanya kan bodoh, dia sudah untung dapat uang anda, kemudian anda tidak dapat keuntungan harga murah. Dalam Islam, ada namanya akad salam, uang cash d e p a n barang terima nanti, tapi harga berlebih murah. Sudah dibuat d i n a n Rasulullah, seperti kata Min Abbas, para pedagang di kota m a d i n a h membuat akad salam, uang cash hari ini, terima barang, Korma setahun lagi, m u s i m p a n e n tahun depan Kadang dua tahun, kadang tiga tahun Kenapa mereka lakukan akad itu? Pertama, kepastian ketersediaan barang Pada waktu itu mereka punya barang Kedua, dapat harga lebih murah Ya atau tidak? Dia kebalikan dari jual beli kredit tidak tunai Barang duluan, uang belakangan sama atau lebih mahal? Pasti lebih mahal Kalau sama Alhamdulillah Beli rumah harga 100 juta Cicil sama 10 tahun Harganya sama dengan cash Ada yang mau beli cash? Ada orang yang bodoh <laughs> Ya, ya. b e l i cash 100 juta Nyicil 10 tahun juga 100 juta juga Ah, Pasti gak ada orang beli cash Cuma orang bodoh-bodoh tadi itu beli cash ya、hmm. Yang d i pasti akan nyicil dia belinya Karena uang yang tadi berarti untuk tahun ini dia paling b e r a r 10 persen, 10 persennya kan bisa diputar. Untuk bulan ini ibu cuma bayar dia s persen, 10 persen bisa diputar, dapat keuntungan banyak. Dia tidak. Ini dia yang pedagang. Tapi kalau beli sama tunai dengan tidak tunai sama harganya ini bukan pedagang namanya. Orang bodoh atau ingin sedekah dia. Allahumma <laughs> rizikal. Yang langsung, yang kertasnya. Apakah ini riba? Tidak. Orang yang mengatakan ini riba, ini cara berfikirnya sama dengan jahiliyah kureish. Serius saya. Coba lihat dalam firman Allah Subhanahu Wa Taala. قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الْرِّبَا orang-orang j a h、ah ah、i l i y a h カ u r カ i s ュ mereka berkata j u a Langsung haramkan riba s e k a r a n g saya tanyakan bagaimana mereka orang ン u r エ i s リ itu bisa mengatakan jual beli sama dengan riba apakah jual beli tunai パスタタタピジョルブリティダトゥナイヤヴァリマハールリパダイヤントゥナイタピタダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ Ya udah, Toy, kamu bayar berapa lama? Saya nyicil kamu sepuluh tahun. Ya, saya nyicil kamu sepuluh tahun. Ya, boy, Toy, boleh. Nanti kamu bayar s e m u a j a di berapa? 100 juta juga. Mau nggak sih, B? Nggak mau, kecuali dia mau sedekah. Kata dia, ya udah, pertama sepuluh persen setahun, kali dua setelah 100 persen, berarti kamu nanti bayar semuanya 200 juta. ame 私 b e れを言うことができませ i 私はそれを言うことが a きません。それを a う a とができません。それを言うことができません。そ A、を言うこと Phak き PakC、PakC ことができません。 Ini saya nggak mampu bayar tunai. Kalau tunai saya tahu harga 1 e r juta. Tapi saya nggak mampu Pak C. Ya udah, kamu mampunya berapa? Nyicilnya? Ah, sepuluh tahun Pak C. Ya udah, kalau gitu harga juga 1 e r juta buat kamu ya. Boleh nggak ini? Boleh. Tapi Pak C ini dapat untung nggak nanti dia dagang? e Nggak, karena semuanya nggak ada PR hari ini. Sepuluh tahun bayarnya lagi. Kan sama harganya kan? Ada n gak g orang masih mau bayar tunai? Tentu tidak ada kecil yang bodoh tadi. Paham, a n t o nah Tentu Pak C mengatakan, yaudah sebentar. Kalau kamu bayar sepuluh tahun, saya jual harganya dengan、ah, 200 juta rupiah. Terlambat saya nyecil ada, ada, ada pertambahan n gak g Pak C? Tidak ada, itu riba, saya tahu riba. Tapi kamu bayar 200 juta r u p a どういうことどう a うこ u どういうことどういうことど a いうことどういうことどういうことどういうことどういうことどういうことどう orang yang berfikir sama dengan itu cara berfikirnya tidak berbeda dengan Quraisy. Allah langsung b a n t a h n gak g sama, kata Allah. Yang ini uang dengan uang, riba, kata Allah. Yang ini uang dengan barang, jual beli, halal, kata Allah. Jelas. Nas Quran ini, bukan n i j i t i h a d Erwandi, bukan. Nas Quran, dan kesepakatan ijma' para ulama seluruh dunia, keputusan dari Oki bisa anda baca di buku Harta Haram, bahwa dibolehkan menjual, ファトワーツ、s ェフィンバス、ハモローン、ファフォーク、ディカディタニア、ジョルブリー、トゥナイ、ブ t シ、ルビマー、ティラトゥ t イ、n ビ a ー、ブレジ a ー、ボレ。ジョルブ n ー、i トー、テ a ラト e ナイ、クダー、アンテ tidak ネ、u n マー、l e b i Huh? どうしたらいいの E-commerce, e-commerce online ya Ustadz? E-commerce, ya okay, Anda marketplace Anda n gak g langsung jual? Saya langsung jual Ustadz, Bukalapak gitu toko. Anda langsung jual tapi menggunakan Oh ya, iklan, menggunakan jasa itu Jaksa iklan menurut mereka Betul Ustadz, uang Anda tertahan? Oh y a uang, uang, uang saya itu Tertahan di saldo mereka Ustadz mereka berapa hari? Itu bisa kita langsung ambil sih Ustadz Sebenarnya, jadi misalnya Kalau ada barang terjual、uh, Hari ini terjual gitu ya, malam itu bisa saya langsung ambil gitu, saya langsung withdraw. Bisa, bisa langsung withdraw. Saat anda sampai barang, bisa langsung terima uang pada saat itu. Bisa.、Tentu. Terima uang lebih dulu juga bisa. Terima uang lebih dulu、uh, masuk. Langsung, kan masuk. kalau seperti tadi bisa, seperti Bu Izzu nanya, bayar uang sekarang, barang serahkan nyicil selama sebulan. Oh, g a k bisa stat. g a k bisa, g a k bisa. Eh, Jadi eh. harus ada konfirmasi terima barang dulu dari si pembeli, baru uang itu masuk ke saya stat. Ditahan uangnya oleh dia. Iya betul stat. Kalau uang itu jumlahnya satu triliun,、hmm. berapa bunganya buat dia itu? Banyak stat. <laughs> <laughs> <laughs> iya, kalau bunga per hari aja 0,1 persen.、Hmm. Nah. Sudah satu miliar 0,1% seribu ya Per seratus a t a seribu itu? Per seratus ya 0,001 per, seri, per seribu dapat satu miliar dia Nah Hanshari dapat satu miliar dia Dan dia berharap barang anda gak n y a p a n y a m p a i、nah, Sehingga uang di tangan dia terus Hitunglah、nah, Jadi kata siapa gratis Jangan sombong anda Oh enak di situ gratis Kata siapa? per hari bagi dia dapat sekian、hmm. angkanya、nah、kalau, oleh karena itu Anda membesarkan orang ini、hmm. itu kalau dari saya tahu maksudnya adalah ini agar karena mereka sudah dipercaya orang begitu kan ya iya, ya kan ya、betul. berarti Anda tidak dipercaya orang <laughs> sampai kan kepada calon konsumen Anda saya Muslim taat kepada Allah slot lima waktu l i シェリ a クと申 a ま a そ a は、ユ h a クと申します。ユリッ a と申します。ユリ dan 申します。ユリッ a と申 e r す。a リ a クと申 a ます。ユ a ッ a と a し a す。a リックと申します。ユリック t 申します。i リックと申します。ユリックと申 a ます。ユリックと申しま t ユ b ック a 申しま a ユリックと申します。 何が大事なことだと思いますかどうしたらいいですかどうしたらいいですかどうしたらいいですかどうしたらいいですかどうしたらいいですかどうしたらいいですかどうしたらいいですかどうしたらいいですか スタートは終わりです。スタートは終 o りです。スタ e ト e 終わりで n スタートは終わりです。スタートは終わりです。スター a は終わ o です。スタートは終わり a す。スタートは終わりです。ス b a y は r gitu パークミャン、ブリサード、カットバスウェイ、ディハルトバスウェイ、カナ、チャージ、ドリブー、ミサニア、カトニア、ドプリブー、マカバイア、ドプリブー。 Kalau beli kartu baswe, itu kena charge 2.000 rupiah Ustadz、e, Imbalan apa 2.000 rupiah ini? Ambil pasti、e, pembuatan kartu Setiap isi pulsa Kartu baswe Setiap busway, top up setiap diisi, top up. dipotong dia 2.000 Iya Dipotong, harus b a y a n Harus dilebihin Kamuannya Anda isi 100.000 100.000 saldo Bukan 100.000 bayarnya, tapi 102.000.、Ah, ribu lagi biaya administrasi. Administrasinya real atau tidak ini? Administrasi apa? n g g a k tahu. t i b a n g n y a bank pengen dapat uang di awal. Kalau begini orang n g g a k mau. Bank itu, kalau Anda bawa uang... もう一つは、も h 一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一 a は、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一は、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もう一つは、もうは、もは、もう一つは、もうは、もう一つは、もう一は、もう一つは、もうは、もう一つは、もう一は、は、 atas dasar apa dia tidak riba akan tetapi si pengguna terzolimi kalau mau banyak pengguna merasa diuntungin dan merasa tidak masalah lah dizolimi dua ribu nggak masalah ya ya、okay. itu jangan jangan dipotong jajan anak karena ibu dipotong orang hari ini jajanmu dipotong juga dua ribu oh baik baik Jelas ya, Sekarang yang dari kertas Bolehkah bekerja di Bursa Efek Indonesia Sebagai IT Deskripsi pekerjaan Membantu dalam Penyediaan Aplikasi dan Perangkat keras Untuk mendukung jalannya Perdagangan bursa saham Mohon penjelasan Ustaz d Di bursa itu Semua a n g k a t n y a Tidak ada serah terimanya Dia hanya Serah terima Tentang selisih harganya saja Ini sepakat semua Para ulama hukumnya perjudian Lalu anda buat Anda support dengan IT Anda judi tadi kan ya Tanpa aiti anda, judinya mati. Karena aiti anda, judinya jadi bisa dilakukan dari rumah oleh orang-orang. Maka dosanya anda besar ini. Karena gara-gara anda mempermudah sarana perjudian. f a d a l y a n g langsung. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ustad, z kalau sebelum daftar universitas itu kan ada biaya pendaftaran, misalnya dua ratus lima puluh ribu uang administrasi. Terus kalau misalnya kita,、eh, kita nggak tahu dulu nih untuk apa uang sebesar itu dua ratus lima puluh ribu? y a ada, buat kertas, buat、yeah. karyawannya nunggu n a n t u k s t a u datangnya nggak, datangnya nggak bareng-bareng kan? Walaupun bareng-bareng gaji terima orang itu berapa bayarnya?、Like. Kalau nggak、hmm. diterima Ustad? z Uangnya nggak kembali, Gusti. Ya tentulah mereka udah duduk di sini. <laughs> n e r i m a Anda ngisi formulir, kan? Saya minta uang lagi. Nggak digaji mereka di sini.、Uh, m a s j i d kalau yang kedua, u s t a d Jadi、eh. universitas saya sekarang itu, saya uang BPP pokok itu ada. Uang apa? Uang BPP pokok. BPP pokok apa? Jadi uang administrasi juga di dalam pembelajaran itu. Selama satu semester, kan uang、Ustadz. kuliah. Ya, uang kuliah seperti itu, uang kuliah terus. Jadi, ada waktu-waktu tertentu,、Ustaz. misalnya dari bulan Januari sampai bulan April, gitu, ustad di boleh cicil. Boleh c i c i l y a Jadi,、Apalagi. apa? Jadi, kita belajar dulu nih, ustad baru bayar belakangannya. b a y a b e l a k a n g a n a p a apa seperti itu boleh? Iya, kalau terlambat ada denda. Enggak, eh, ada ustad, ada <laughs> ini universitas seriba ini. <laughs> <laughs> Tapi biasanya... Kalau iya prinsipnya riba t a u saya kalau di spend misalnya Ustaz, Spen jadi kita ngajuin diri nih saya misalnya kurang apa kurang mampu ma ya kurang mampu bisa di p a n j a n g i n lagi waktunya seperti itu dengan dengan pertambahan dipanjangkan、iya. lagi I, i riba bertambah ya <laughs> ini dia riba j a h i l i y a anzir nih azidka beri masa tenggang saya tambah hutang terlambat satu bulan h utang sekian terlambat tiga bulan tambah hutang シャンパンもヨーロッパンのキュリアディンウィッサスリバー。パンナーロンヨーロッパンのキュリアディンウィッサスリバー。 Kemudian terjamin masa depan Anak-anak dan istri, y a atau tidak Artinya ujung-ujungnya harta y a atau tidak Apakah cari harta dengan kuliah Salah anda cara berpikir Cari harta bukan dengan belajar Ya Ada salah-salam teman m a Semoga y a l s Allah menjaga beliau terus Di semester lima Dia minta ke orang tuanya p a k saya mau kawin nggak kuat hidup di daerah sini karena subhanallah godaan berat. Pak dulu bapak kirim untuk satu anak sekarang anak bapak dua. satu anak asli satu mantu. Bapak tolong kirim beasiswa dua uang saku dua kali ya. kata bapaknya kalau kamu jadi kawin saya putuskan uang kamu juga <laughs> saya nggak kirim uang lagi karena dia merasa ini memberatkan hidup dia. なので、harus m e n y e l a m a t k a n diri dia dari d o s と、besar dia tetap nekat nikah laki-laki kan boleh nikah tanpa izin o r た n g tua boleh kan ちは何を言うかというと、私たちは何 e 言うかというと、私たちは何を言うかというと、私たち a 何を言うかというと、私たちは何を言うかというと、私たちは何 i 言 i かとい a n a た a は a を言うかと a うと、私たちは何を言う a というと、私たちは何を言うかというと、私たちは何を言うかというと、私たちは o を言うかというと、私たちは何を言うかというと、私 a ちは何を言う gagal S1 nya dapat sarjananya gagal tapi sekarang dia tinggal di kota seribu kilo jarak dari Jakarta perusahaannya di Jakarta、ah, datang ke perusahaan dia s e k e sebulan ngambil uang saja kerjaannya tidak ada hanya kontrol perusahaannya saja kaya raya teh Saya bilang, alhamdulillah hantum keluar dulu dari universitas itu. Kalau enggak, mungkin s a n g a t teman-teman yang lain, cuma gaji sepuluh juta, lima ratus juta. Kalau dia bisa meraup seratus juta per bulan dua ratus, tergantung penjualannya. Terkadang perusahaan terkadang bisa satu miliar sebulan.、Hah? Anda mau jadi sarjana atau mau jadi orang kaya? Jelas, Allah t a u l a Tanya. sesuai dengan persyaratan al muslimun allah suruh tiim kaum muslimin dalam persyaratan persyaratan kita jam yang tiga subhanaka allah bihamdika shalallahu alaihi shalawatulaihi wassalam